ni ya semuanya sampai belakang suaranya paling kencang biasa saja cinta satu sapinta jangan lalu Cukup jaga hati biar tambah cinta Karnanya lausaha karena susah. Oh, yeah. Dong. Terima kasih.